Ada Leli, Lally... Juanita, Monata. Selamat siang NGIC. Kenapa dari situ ya? Masuk salaman suang ya. Si. Bisa nyanyi semuanya? nga Hang sang ta rap no vi ang diri ko Siapa nona pese Wat tanna pese á nasse Ha son care no Vs Dia